Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala harihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad Jamaah sekalian yang saya hormati Marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kajian kita hari ini tentang akidah Akan kita bahas tentang hakikat neraka Karena bagian dari akidah itu adalah iman kepada hari akhirat Di hari akhirat itu ada surga dan ada neraka kita pernah singgung pada pertemuan beberapa waktu terdahulu tentang surga Sekarang kita ingin bahas tentang hakikat neraka Neraka itu artinya api Tempat siksaan dan balasan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Dan berbuat dosa dalam kehidupannya di dunia jadi kalau ada orang beriman Sekalipun beriman Kalau ternyata dalam hidupnya dia berbuat dosa Dan Allah belum mengampuni dosanya itu Maka orang itu akan mendapatkan siksa neraka Sampai nanti dianggap selesai siksaannya Baru dia akan dimasukkan ke dalam surga Yang bagus masuk surga itu langsung tidak lewat neraka dulu Cuma ternyata banyak orang yang maunya lewat dulu nah, Lewat dulu ke neraka Sehingga dia masih suka dengan hal-hal yang bernilai dosa Dan ketika dia mati Dia belum sempat bertaubat atas dosanya itu Bagaimana itu gambaran tentang neraka? Yang pertama adalah panas yang tidak terkira panasnya neraka itu tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diukur. Sehingga dulu ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, seberapa panas itu api neraka?" Mungkin kalau bahasa anak sekolahan, neraka itu panasnya berapa derajat Celsius? Maka Rasulullah menjawab, "Narukum hazihi juzul min 70 juz'an min nari jahannam likulli juz'in harruha api mu yang ada di dunia ini maksudnya api yang kamu nyalakan di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya neraka jahannam setiap bagian sama suhu panasnya dengan api di dunia ini jadi kalau api di dunia ini berapa juta celsius Belum pernah ada yang ukur kan nah, Karena api di dunia ini belum dikumpulkan jadi satu Nah seandainya dia dikumpulkan jadi satu Nah itu baru satu bagian Dari 70 bagian panasnya api neraka Jadi sudah tidak terbayang itu panasnya api neraka Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai ayat 16 Itu dikatakan oleh Allah sekali-kali tidak dapat Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak Yang mengelupas kulit kepala Untuk menggambarkan pedihnya penderitaan di neraka Penghuninya tidak hanya dibakar sampai kulit kepala Tapi juga sampai ke hati Api yang disediakan Allah yang dinyalakan Yang membakar sampai ke hati Kesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka Jadi kalau ditutup rapat itu mirip-mirip ya kayak orang lagi masak Masak daging Itu di, direbus Itu daging Kemudian ditutup Ditutup Pancinya itu ditutup Sedang mereka itu diikat Pada tiang-tiang yang panjang Jadi udah ditutup ikat Diikat supaya dia gak lari Padahal gak mungkin lari enggak mungkin bisa lari tapi untuk menggambarkan betapa dahsyatnya sudah dibakar, ditutup, diikat juga di dalamnya. Enggak bisa lari. Dan bahan bakarnya adalah digambarkan maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, pelihara dirimu. Dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu Yang disediakan bagi orang-orang yang kafir Yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu SWT Rasa panas yang tidak terkira Tidak hanya berupa api Penghuni neraka juga akan disiram dengan air yang sangat panas Yang bisa tembus sampai ke perut Dan menghancurkan isinya Disiram air panas dari kepalanya Kemudian air itu tembus Kalau kita mandi kan tidak tembus ke dalam perut kan nah, Ini tembus airnya itu meresap ke dalam tubuh manusia Kemudian resapan air itu menghancurkan isi perut dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan sesungguhnya air mendidih disiramkan atas kepala mereka maksudnya penghuni neraka lalu air yang mendidih itu menembus hingga sampai di perutnya kemudian memotong apa yang ada di dalam perutnya Hingga keluar dari telapak kakinya Dalam keadaan cair Jadi Rembesannya itu keluar dari Dari kaki Dari telapak kaki Sudah begitu kan sudah hancur Kan sebenarnya isi perutnya udah hancur Baik, Udah keluar lagi dari Telapak kaki Ternyata manusia itu kemudian Dikembalikan lagi seperti semula Untuk di Perlakukan lagi seperti itu Udah begitu dikembalikan lagi sepuluh Terus begitu Tidak ada habisnya Allah juga menggambarkan Di dalam surat An-Nabah Surat 78 Ayat 21 sampai 30 Ayat 21 sampai 30 Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Lagi tempat kembali bagi orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan. Jadi tidak ada kesejukan sekalipun. Di dunia ini meskipun ada pemanasan global tetap saja ada kesejukan. Ada gedung-gedung yang ber-AC Ada pohon-pohon yang kita masih bisa berteduh di bawahnya Ada daerah-daerah yang meskipun Dulunya sangat dingin Sekarang tidak terlalu dingin Tapi masih bisa merasakan kesejukan Setiap minggu jalur puncak macet kan? Karena orang ingin merasakan Kesejukan Nah mereka tidak merasakan kesejukan Di neraka itu Dan tidak pula mendapat minuman Selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab hisab itu penghitungan amal manusia dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya mendustakannya begitu sungguh-sungguh serius kan banyak orang mendustakan ayat Allah tu serius kan? sudah tahu Kiamat nggak bisa diramal, tetap aja bikin film katanya sih kiamat 2012. Nggak bisa diramal kiamat, Tempat bumi aja nggak bisa diramal, kapan akan terjadi nggak bisa diramal, kan? jemberapa nggak bisa yang meramal. Jadi dia sungguh-sungguh. Mendustakan ayat-ayat kami Dan segala sesuatu telah kami catat Dalam suatu kitab Karena itu rasakanlah Dan segala sesuatu telah kami catat Dalam suatu kitab Dan kami sekali-kali tidak akan menambah Kepada kamu selain azab Jadi azab demi azab Akan diberikan oleh Allah Kepada penghuni neraka itu Ada lagi ilustrasi dari Rasul Tentang azab yang paling ringan itu kok dahsyat banget yang tadi diceritakan itu yang ringan itu ada nggak sih neraka itu siknya nah, kata nabi azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat iyalah kedua iyalah dua butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat menembus otak sampai otaknya mendidih dulu ada sahabat memang nanya Ya Rasul neraka itu ada yang ada yang ringan nggak ya, ada dulu Nabi pernah mengatakan nanti penghuni neraka itu akan dikasih sendal pakai sendal neraka ada sendalnya juga pak hotel kan ada sendalnya kan di hotel ada sendalnya khusus di neraka ada juga sendalnya nanti orang pakai sendal itu. Lalu terasa panasnya Ini dia Terasa panasnya Panasnya itu naik ke betis Naik ke paha Naik ke perut, naik ke dada Naik ke tenggorokan, naik ke kepala Sampai otaknya berdiri Itu yang paling ringan Siksa neraka itu Itu yang pertama Panas yang tidak terkira yang kedua adalah bau busuk yang menyengat kita tidak suka dengan bau-bau yang tidak enak ibu ada bangkai ada kotoran manusia kotoran binatang bahkan kadang dengan keringat kita sendiri yang baunya tidak enak misalnya kita tidak suka makanya kita mandi kita pakai parfum dan seterusnya Nah apalagi neraka ini Seandainya Satu timba Berisi nanah Yang mengalir Dari penghuni neraka Menimpa kehidupan dunia Niscaya Penduduk dunia menjadi busuk Baunya Bau nanah Seandainya satu timba saja Satu ember Satu ember dari nanah penghuni neraka itu di, dibuang ke dunia ini, nah, itu seluruh penduduk dunia ini akan menjadi busuk baunya. Nah, itu bau busuk yang eh, sangat menyengat. Sungguh seandainya satu tetes dari pohon sangkut, pohon yang jelek di neraka, dijatuhkan di dunia. Niscaya Merusak penghidupan Penghuni dunia Lalu bagaimana keadaan orang Yang pohon zakung menjadi makanannya Jadi itu betapa dasarnya Baik Yang ketiga Ini semuanya ada delapan Yang ketiga Adalah Penderitaan yang Berkepanjangan penderitaan yang berkepanjangan. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi bagi orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah, penderitaan di neraka itu berkepanjangan, tidak berujung. Akan selalu begitu dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahannam mereka tidak dibinasakan enggak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya enggak dibinasakan sampai mereka menjadi mati tidak kan kalau orang menderita di dunia ujungnya mati nah, mereka tidak dibinasakan sampai mereka mati enggak dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir Dan mereka berkata Surat Al-Baqarah 80 81, Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka Kecuali selama beberapa hari saja Katakanlah Sudahkah kamu menerima janji dari Allah Sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tinjau kamu ketahui? Bukan demikian, bukan begitu. Yang benar, barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ini namanya penderitaan yang berkepanjangan, yang berkelanjutan, terus menerus orang, orang dalam keadaan tersiksa. Yang keempat adalah lapar yang tidak teratasi Di dunia ini kita lapar dan cepat teratasi dengan makan Maaf saja bisa kita makan Banyak bahan makanan yang bisa kita nikmati Tapi di neraka lapar itu tidak teratasi ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasa lapar akan ditimpakan kepada penghuni di neraka. Nah, kalau di dunia rasa lapar itu hanya ujian. Ujian yang sifatnya sesaat. Ujian yang sebentar saja. Waladabluwanna kubi shay'im minal khawf wal juh. Itu ayatnya. Rasa lapar yang mereka alami itu sudah menyamai azab di neraka Mereka akan meminta tolong untuk diberi makanan Mereka diberi makanan berupa pohon berduri Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar Udah lapar, lapar yang sangat minta tolong Agar diberi makanan Eh diberi makanan berupa Pohon zakum itu tadi Pohon yang berduri Yang tidak bisa bikin kenyang Yang tidak bisa bikin gemuk Bahkan itu malah Menjadi bertambah sakit Lalu mereka e, Mereka diberi makanan yang Menyumbat di kerongkongan Ada juga makanan yang Yang Gak bisa Masuk ke perut tapi menyumbat di tenggorokan. Mereka teringat kalau ada makanan yang tersendat di kerongkongan ketika masih di dunia maka mereka menghilangkannya dengan cara minum air. Jadi waktu orang dikasih makan makanannya yang mantep di tenggorokan yang diingat dulu waktu di dunia minum air. Mereka pun minta minum. Diangkatlah air yang mendidih untuk mereka dengan besi pengain Dikasih minum air yang mendidih Ketika telah dekat di wajah mereka Maka air mendidih itu memanggang wajah mereka Jika air itu telah sampai ke perut Maka cairan itu akan memotong-motong isi perut mereka Mereka akan berkata Panggillah malaikat penjaga neraka jahannam lalu ya karena udang enggak kuat lagi menahan penderitaan seperti itu penghuni neraka itu bilang panggillah malaikat penjaga neraka jahanam lalu para malaikat penjaga jahanam berkata apakah belum datang kepadamu rasul-rasulmu yang membawa berbagai keterangan kan dulu sudah disampaikan itu keterangan-keterangan tentang surga Tentang neraka Tentang kebenaran Tentang kebatilan Dan sebagainya Kira-kira begitu Mereka menjawab benar Sudah datang Memang sudah datang Rasul datang Ulama banyak Kiai enggak sedikit Mubalik apalagi Ustadz e, Dimana-mana ada Malaikat penjaga Jahanam berkata berdoalah kamu Doa orang kafir itu sia-sia Ya silakan saja berdoa Percuma saja kamu berdoa Mau minta tolong Mereka kembali berkata panggilah malaikat malik Lalu mereka berkata Hai malik Biarlah Tuhanmu membunuh kami saja Udah gak tahan nih Udah bunuh saja saya. Gitu Malaikat Malik menjawab Kalian akan tetap tinggal di neraka ini Jadi gak ada matinya Gak bisa minta mati Di dunia orang susah Depresi macam macem, -macem. Nah, Terus pergi ke mall Mau ngapain? Pergi ke mall mau ngapain? Kirain mau belanja Ngilangin susah, gak punya makanan Kirain mau cuci mata Eh gak taunya mau bunuh diri jadi kalau istri bapak mau ke mall, tanya dulu pak Mau kemana bu, mau ke mall, mau ngapain Kok kaget, iya soalnya ada yang bunuh diri di mall Dan orang-orang bunuh diri itu Ternyata adalah orang-orang yang usianya usia produktif Usia produktif Dari sekian banyak kasus bunuh diri itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang usianya usia produktif Ada anak SD bunuh diri Ada anak SMP, SMA bunuh diri Ada mahasiswa bunuh diri Ada bapak ibu bunuh diri Masih produktif usianya Ada kakek nenek bunuh diri Usianya sudah 70 tahun bunuh diri gitu Jadi di neraka itu tidak ada matinya. Terus saja orang di neraka itu. Nah ini, karena penderitaan yang sudah begitu jahat dirasakannya, maka penghuni neraka itu ingin keluar. Ingin melarikan diri, ingin keluar bagaimana caranya, tapi tidak bisa. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula Untuk menembusi diri mereka dengan itu Dari azab hari kiamat Niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka Dan mereka beroleh azab yang pedih Jadi seandainya azab penderitaan yang mereka alami Lalu mereka ingin menebus dengan apa yang mereka punya di dunia ini Sebanyak-banyaknya kekayaan yang mereka punya Untuk bisa menembus itu Itu gak akan bisa Mereka ingin keluar dari neraka Padahal mereka Sekali-kali tidak dapat keluar Daripadanya Dan mereka beroleh azab yang kekal Ini surat al maidah Ayat 36-37 Jadi seberat apapun keluar mau melarikan diri enggak akan bisa mereka melarikan diri. Dan adapun orang yang fasik, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya. Ya katakanlah tadinya di tengah-tengah neraka menderita luar biasa, mereka minggir, udah di pintu neraka mereka mau keluar, dikembalikan lagi ke dalamnya. Didorong lagi oleh malaikat Didorong lagi oleh malaikat Dan dikatakan kepada mereka Rasakanlah siksa neraka Yang dulu kamu mendustakannya baik. Dan memahami masalah-masalah seperti ini penting Agar muncul rasa takut kita Kepada Allah dengan segala siksanya Kan takut kepada Allah itu Bukan seperti orang takut kepada binatang buas di mana dia menghindar kalau ada binatang buas Tapi takut kepada Allah itu adalah takut kepada siksa, murka dan azabnya Allahnya sendiri harus didekati Makanya ada yang disebut dengan Takarubilallah, mendekatkan diri kepada Allah Yang kenapa adalah penyesalan yang amat dalam Penyesalan yang amat dalam Ketika orang-orang yang diikuti itu Berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya Kan di dunia ini Ada orang jadi tidak baik Itu karena ikut Ikut orang Ikut ikutan Orang tidak baik dia menjadi tidak baik Nah orang yang diikuti itu Berlepas diri Tidak mau bertanggung jawab Dari orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti Seandainya kami dapat kembali ke dunia Pasti kami akan terlepas diri dari mereka Nah ini kan banyak nih orang melakukan penyimpangan Mengikuti bosnya Mengikuti pemimpinnya Mengikuti orang tuanya Ngikuti suaminya, ngikuti istrinya Ngikuti anaknya dan sebagainya Ngikuti orang Menyesal akhirnya karena gak benar Andai bisa berlepas diri Nah itu akan dilakukan Sebagaimana mereka Berlepas diri dari kami Demikianlah Allah memperlihatkan Kepada mereka amal perbuatannya Menjadi sesalan Bagi mereka Sangat menyesal Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari Api neraka itu Dan ingatlah ketika hari ketika itu orang Zali menggigit dua tangannya. Seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan sifulan itu teman akrabku. Nyesal. Coba dulu enggak berkawan sama sifulan itu, karena dia menjadi tidak baik karena pengaruh persahabatan pengaruh pertemanan. Coba dulu enggak ngikutin dia. Cuma semua itu tidak ada gunanya. Di dalam hadis riwayat Hakim itu dikatakan sesungguhnya para penghuni neraka benar-benar menangis, begitu menyesal orang di neraka itu sampai mereka menangis. Ya kalau menangis kan mengeluarkan air mata. Air mata yang sangat banyak, sehingga kalau engkau mau menjalankan perahu di di air mata mereka, tentu ia berjalan. Perahu itu berjalan. Perahu kan berjalan kalau banyak airnya kan? Ini air mata jadi sungai kira-kira. Air mata jadi sungai. Orang-orang yang menyesal itu, sehingga kalau perahu dijalankan di atas air mata itu, itu jalan ke perahu. Dan sesungguhnya mereka menangis, mencucurkan air mata darah Sampai keluar air mata darah Itu menggambarkan penyesalan yang sangat dalam Nah neraka itu juga dijaga oleh malaikat yang bengis dan kejam Malaikat yang enggak punya rasa tidak tega gitu Sebagaimana disebutkan dalam surat Tahrim Ayat 6 Hai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu Dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar Malaikat yang keras Dan tidak mendurhakai Allah Terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Jadi malaikat penjaga neraka ini kalau disuruh membakar, bakar Kalau disuruh pukul, pukul Disuruh apa saja oleh Allah Yang keras, yang kejam nah Itu dia laksanakan Malaikat gak akan berkata Ya Allah saya gak tega sama dia Jangan dipukul dulu hari ini Jangan dibakar dulu hari ini Dia sudah begitu menderita Enggak, malaikat gak akan berkata begitu Malaikat ini Dia selalu mengerjakan Apa yang diperintah oleh Allah Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu Bagi orang yang mendustakan Yaitu orang-orang yang bermain-main Dalam kebatilan Pada hari mereka didorong ke neraka jahat Dengan sekuat-kuatnya Didorong dengan kuat Karena bisa jadi orang Tidak mau masuk neraka itu Dia akan berontak-rontak Dia akan berusaha keluar Tapi didorong dengan keras Dengan kuat Sehingga tidak bisa lagi manusia itu mengelak dari masuk neraka itu. Yang terakhir, neraka itu sangat dalam. Sumur yang sangat dalam. Jadi kalau neraka itu bisa dikatakan seperti jurang, dia adalah jurang yang sangat dalam. Sumur yang sangat dalam. Dalam hadis ini dikatakan... Demi zat yang diriku ada di tangannya. Sesungguhnya jauhnya jarak antara pinggir neraka sampai ke dasarnya, pinggir neraka. Jadi maksudnya di atas tuh di pinggir, itu sampai ke dasarnya seperti batu seukuran tujuh unta hamil batu seukuran 7 unta yang hamil dengan lemak dan dagingnya serta anak-anaknya yang ada di dalam kandungannya kan besar sekali tuh unta satu unta hamil itu besar unta yang hamil lagi besar apalagi kalau dia hamil ini 7 unta batu segede itu yang jatuh di antara pinggiran neraka hingga mencapai dasarnya selama 70 tahun hadis Ibayat Rahman ini. Biasanya untuk menggambarkan sesuatu yang berat, yang berat itu kayak batu kalau dicemplungkan, itu kan cepat nyampe kan? Ya. Batu yang besar cepat sampai. Ketika dilepaskan ke dasar ke bawah karena beratnya sampai cepat. ini Batu segede tujuh otak yang hamil Baru sampai ke dasar neraka Kalau dicemplungkan Itu tujuh puluh tahun nah, Kalau kita ini masuk neraka Berat kita berapa kilo? 70, 80 itu Itu melayang-layang Kalau otak berapa kilo ya? Oh itu melayang-layang kalau tujuh on, batu segede tujuh otak 70 tahun baru nyampe Kalau kita bagaimana? Di atas kobaran api Baru nyampe ke dasarnya 70 tahun lebih Kalau begitu Ratusan tahun berapa Nah mudah-mudahan Dengan membahas masalah ini Tumbuh ke dalam Jiwa kita rasa takut Gak apa-apa Saya mau beribadah saya mau taat, Karena saya takut dengan rakan Gak apa-apa Memang ada juga orang mengatakan, Ya Allah, kalau aku beribadah karena mengharap surga, campakkan aku dari surga itu. Dan kalau aku beribadah karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Ada kan orang mengatakan begitu di dalam doanya. Gak usah begitu, gak apa apa, takut neraka gak apa apa. Memang harus takut. Sehingga kita beribadah takut neraka gak apa apa. Saya tidak mau korupsi, takut teman neraka Kenapa? Takut teman neraka berarti takut kepada Allah Karena Allah yang punya neraka itu Baik Ini yang kita bahas Waktunya sudah tinggal 3 menit Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai disini Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.